Nadi Santoso dalam Business Wisdom Mitra bisnis, dalam sebuah kuliah saya di ITS pada satu saat yang lalu, saya tanya kepada mahasiswa saya, apa sih yang kalian sebut dengan sukses itu? Maka setiap mahasiswa akan bilang, wah saya bisa punya rumah tiga pak, waduh hubungan saya dengan istri saya bisa baik pak nanti, waduh saya bisa berbahagia pak banyak hal yang berlainan ya punya mobil punya ini saya bisa lulus S3 ya wah ini macam-macam maka ketika kita kelompokkan bersama ternyata sukses ada 5 kelompok kelompok pertama disebut material material ini punya uang banyak punya mobil punya kendaraan punya perusahaan yang besar punya pokoknya segala hal yang bersifat duniawi ini disebut material dan yang kedua physical Jadi orang ini sehat pak, saya mau umur panjang, saya mau sehat, saya mau bisa bekerja dengan baik, saya punya tubuh yang baik Ini kesehatan, jadi tubuh kita, ini ternyata juga hal yang kedua dalam sukses Yang ketiga adalah intelektual, otak kita, kita lulus S2, S3, jadi dosen, punya ilmu, mengerti segala hal, intelektual capital kita, otak kita, ini menjadi besar Orang saya enggak perlu uang terlalu banyak, Pak. asal saya nanti bisa jadi orang pandai, saya bisa lulus S3, bisa jadi guru besar, dan lain-lain. Ini intelektual. Dan yang keempat adalah emosional. Pak, saya bisa punya anak-anak, hubungan saya dengan anak saya baik, hubungan saya dengan teman baik. Semua orang e, menyukai saya, saya bisa memberikan kontribusi dalam keluarga saya. Ini emosional. Jadi ternyata emotional success itu adalah hal yang keempat. Dan yang kelima adalah spiritual. Ternyata banyak orang yang merasa, al alasai saya bisa dekat dengan Tuhan. Saya bisa merasa kedamaian dalam hati kita. Ternyata spiritual itu juga merupakan salah satu dari bentuk sukses. Maka mitra bisnis, ada lima hal yang penting dalam kesuksesan kita. Material, fisikal, intelektual, emosional, dan spiritual. Anda memilih yang mana? Balance apa yang Anda pilih? Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan? Mana yang lebih Anda dahulukan, mana yang tidak? Tindakan andalah yang nanti akan menunjukkan sebenarnya ke arah mana anda mengejar kesuksesan anda. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua orang punya pilihan. Mana yang dapat anda pilih dalam kehidupan anda? Ada lima area yang dapat anda pilih. Silahkan anda memilih dan mencapai sukses yang menurut anda adalah yang terbaik. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.co. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafis, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Semdesain. Telepon ke Pasefem Jakarta di 633 9160 633 9160.